Sahabat iDream. Sesaat lagi kita akan mendengarkan manis Majelis Iman dan Islam. Hanya di 10.44 AM iDream Radio. Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pantau AIM Dream Radio Successful Muslim Family Sahabat AIM Dream di Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat wal afiat dan dimudahkan dalam semua urusan kebaikannya. Kembali saya Rangga Kusumo dapat menemani Anda semua dalam program manis Majelis Iman dan Islam yang hadir setiap harinya seperti biasa kali ini kita live lagi dari Pondok Al-Kafi. Kos bernoansa İslami yang beralamat di Jalan Rawapule 1, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Bagi anda yang ingin bergabung bersama kami mendengarkan siaran ini dapat juga melalui streaming di www.dreamradio.id atau download aplikasi kami di iDream Radio di Play Store anda. Maka anda dapat menikmati siaran iDream Radio dimanapun anda berada. Pada program manis hari ini seperti biasa setiap hari Rabu pagi kita akan mengkaji hadis. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hilman Rosyad Shihab Beliau merupakan pegiat sosial media konsultan agama dan spiritual Juga bagi sahabat iDream yang tahu grup Nasid Sotul Harakah Nah beliau merupakan salah satu personilnya Baik Ustadz Hilman Rosyad sudah ada di tengah-tengah kita Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz hari ini Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah Kemalini ikutak kesin nih Anak-anak pengajiannya Kaya da ah, Insyaallah kita Udah kehadiran lagi nih Sahabat Adrim yang ada di Pondok Al-Kafi Kita sapa dulu, Sahabat I di Pondok Al-Kafi Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik ya Baik, tapi start, jelas belum pada mandi Belum pada nah, mandi ya, kelihatan Ustaz ya Ya kelihatan, <laughs> tapi apa-apa -apa kan kita di radio doang <laughs> kan Iya ya, gak kelihatan ya <laughs> Iya, kalau di radio kita sama semua, sama-sama ganteng Baik-baik, <laughs> <laughs> sahabat Adrian semuanya uh, Ustaz hari ini kita akan bahas apa nih Ustaz? Kita akan bahas hadis tentang urgensi niat dalam beramah Baik, kita sudah sampai ke langsung hadis pertama Ustaz ya? ya Urgensi niat begitu, dalam beramah seperti itu Baik tanpa berpanjang kalam lagi, Taufadel kepada Ustadz Hilman Rosshot untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama. Ya, terima kasih Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholatu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah ala alihi wa, wa muhammadan Puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan kita semua. Dia adalah pencipta, penentu takdir Dan pengatur kehidupan semesta raya ini Segala puji bagi Allah Satu-satunya Tuhan yang kita sembah La ilaha illallah Kita taati perintahnya Kita jauhi larangannya Dan senantiasa kita mengharap Rahmat dan ritonya Juga takut akan muka dan azabnya Salawat dan salam Semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman yang wajib kita imani ke Nabiannya, Harus kita ikuti sunnahnya Kita bertanggung jawab semuanya Untuk melanjutkan dan meneruskan dakwah beliau Allahumma salli wa salli uh, Para pendengar budiman Sahabat I Dream dimanapun menyimak acara ini Dan juga hadirin semuanya Para penunggu kos atau penghuni kos? Uh, penghuni penunggu terakhir ya, ya. <laughs> apa hone pondok uh, apa namanya al-kahfi. Namanya al-kahfi. Jadi kita memang gelap-gelapan ya. <gülüyor> tapi di sini terang oh, alhamdulillah ya. Uh, saya akan menyampaikan hadis yang sangat populer uh, dari An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imrin ma nawaa, fa man kaanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kaanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw limuratin kanuha, fa hijratuhu ila ma hajaru anih. Muttafaqun alayh. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Hendari Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab. Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda baginda Rasul adalah sesungguhnya amal ibadah itu bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya setiap kita dipahalai dari amal itu sesuai dengan kadar niat yang dipanjangkan. Sesiapa yang berhijrahkan Allah dan Rasul-Nya Murni Allah dan Rasul-Nya maka pahalanya sempurna sebagai ibadah kepada Allah berhijrah kepada Allah, demi Allah demi Rasul-Nya. Tetapi boleh saja hijrah yang sama, perbuatan yang sama, ternyata motifnya adalah untuk meraih dunia. Yusibuha, ia akan dapat dunia yang ia niatkan. Awi raatin yang kewa atau demi cewek, demi perempuan yang akan ia nikahi dan ia menikahinya. Sesungguhnya ia dapat pahala dari hijrahnya. Sesuai dengan apa yang diniatkan Karena dunia ia dapati Karena perempuan ia nikahi Hadis ini dilewatkan oleh Bukhari Dan Muslim, dengan demikian Maka insyaallah hadis ini Kita yakini kesohihannya Kita coba kupas ya Ranggaya Pertama Saya katakan di yang disebut hadis itu Terdiri dari dua hal Pertama adalah Sanad dan yang kedua Adalah matan Oke okay? masih lupa atau sudah ingat nah, Jadi ada sanad ada matan Sanad itu adalah rangkaian rawi para periwet hadis Dari sejak sahabat sampai dengan pencatat hadis Di kesempatan kali ini saya tidak sebutkan sanad secara lengkap Tetapi sahabatnya dan pencatat hadisnya Jadi awal dan ujungnya saja Jadi awalnya tentu adalah sahabat Dan dia adalah Umar bin al-Khattab Kemudian ujungnya itu adalah pencatat hadis Yaitu Bukhari dan Muslim Ya Kita tahu Bukhari dan Muslim ini uh, Dua kitab yang memiliki kriteria yang paling uh, paling ketat Untuk menyeleksi hadisnya untuk disimpan di kitabnya uh, Ini kemarin kita sudah singkatkan ada pertanyaan Bagaimana hadis itu diterima dan ditolakkan gitu ya Yang diterima itu adalah sahih dan hasan Dan uh, Bukhari dan Muslim insya Allah tidak di wilayah hasan Tetapi ada di wilayah sahih Ketika kriterianya itu terpenuhi secara sempurna Yang lima itu ya Masih lupa atau sudah ingat <guruh> nah, Bersambung sanad rawinya adil Kemudian hafal hafalannya sempurna Tidak ada cacat dan tidak nyalaneh ya. Tidak berbeda dengan riwayat-riwayat e, yang sejenis. Dan itu e, hadis ini tentu saja dipastikan kesahiyahannya. Karena kriteria itu ada di seluruh hadis Bukhari dan Muslim. Oke. Okay. Ketika menyebut Umar bin Khattab. Tadi saya menyebutnya an amiril mu'minin. Begitulah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Umar Baik dalam Riyadhus Salihin Juga dalam kitab yang lebih tipis Yaitu Arba'inan Nawawi Amirul Muminin Amirul Muminin Ini adalah biasanya Dinisbahkan kepada Umar Biasanya Padahal Amirul Muminin ini adalah Pengganti Atau nickname ya, Panggilan Bagi Khalifah Nah pertanyaannya kenapa Udah aja khalifah, kenapa jadi Amir Muktimin? Eh ada ceritanya, khalifah itu sebetulnya secara mana artinya pengganti. Nah, pengganti siapa? Pengganti Rasul. Karena Rasul Nabi Muhammad SAW Rasulullah, Muhammad SAW adalah Nabi. Ketika ia wafat, maka tampuk kepemimpinan diambil sama siapa Halo, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu adalah khalifatur rasul, pengganti rasulullah. Dia 2 tahun. Kemudian wafat juga tuh. Nah, Abu Bakar wafat diganti siapa? Umar bin Khattab. Berarti Umar gelarnya apa? Khalifatu khalifatur rasul, pengganti penggantinya rasul. Umar ini orang cerdas, dia mikir, gimana kalau 10 generasi yang akan datang. Namanya kepanjangan, khalifatu khalifati khalifati khalifati khalifati khalifatu Rasul. Kalau 100 lagi kasihan nanti Mang ya, kalau maksudnya disampaikan sudah capek ngomong ya namanya. Makanya kemudian Umar menggantinya, gantinya diringkas menjadi Amiril Mu'minin Jadi dia nickname sehingga kemudian kelak berapa generasi yang akan datang kalau ada khalifatu khalifatu hal so, cukup dipanggil siapa Amirul Mu'minin nah, Sehingga akhirnya kata Amirul Mu'minin itu menjadi lekat ya, menjadi populer फेमस hanya bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. ya. Jadi Amirul Mu'minin oh itu biasanya Umar. Padahal siapapun juga khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu itu pasti Amirul mukminin apa itu Utsman Ali apakah itu zaman Mawiyah apakah itu zaman Dinasti Umayyah Dinasti Abbasiyah <coughs> hatta e, terakhir ya Utsmaniyah itu semuanya adalah Amirul Mukminin tetapi sekali lagi karena orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab biasanya Amirul Mukminin lekat populer Dengan nama Umar bin Al-Khattab Yang kedua Tadi saya katakan Abu Hafsin Abu Hafsin Abu Hafsin Itu adalah kunyah Apa itu kunyah? Nisbah seseorang terhadap anaknya Apakah real Atau cita-cita Nah ini kan ini Bujangan semua kan Insya Allah Bujangan lillah Ya jangan villa ya katanya begitu sekarang nah kalaupun kita bujangan boleh kita dikasih kunya, misalnya nyerang kunyanya. rencananya anaknya siapa pernah cita-cita cak Iya set apa namanya anak kalau nanti nikah punya anak laki misalnya siapkan. dikasih nama nggak dikasih set. Ya, apa <laughs> oh. belum pikir sih eh nah itulah harusnya kita pikirin ya misalnya Abdullah Ratih Rangga Kusumo Abu Abdullah oh gitu. Kalau memang cita-cita anaknya Abdullah. Tapi kalau Farudin kelihatannya anaknya itu uh, bernama Usman. Uh, nah, uh, Farudin Alwi Abu Usman. Nah, uh, kira-kira ya. Uh, dan sampai hari ini orang Arab masih populer dengan gelar kunyah ya. Baik yang muslim beneran atau muslim musliman ya. Eh uh, misalnya Pemimpin Palestina yang pro Israel itu namanya e, Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas itu nama orang, bukan singkatan. Kau suranggama singkatan itu, Mahmoud anak baru satu, Mahmoud Abbas. <laughs> Mahmoud Abbas ini adalah pemimpin e, Palestina yang pro Israel. Ya, e, karena di orang Arab biasa aja, dia populernya dengan Abu Mazin. Abu Masin. Jadi kalau dengerin uh, televisi Arab, gitu ya, atau radio Arab, tolol, datang Abu Masin, bla, bla bla bla Siapa Abu Masinnya? Nah, kalau mereka itu biasanya begitu, ya. Saya sendiri dulu waktu belum menikah sudah punya kunyah ya, namanya Abu Ubaidillah. Uh, Teman pas lahir perempuan, jadi ajaunju Abu Sumayyah. Walaupun yang kedua laki, Abu Lubarroh. Berarti ya. Bisa kok nggak jadi Ubaidillahnya? Nggak jadi ya. Nggak jadi ya. Ada ulasannya kenapa ya. Ternyata setelah saya teliti di Kitab Rijal itu, sangat jarang para muhaddis yang berkunia Abu Ubaidillah. Ah, uh, sorry bukan Abu Ubaidillah. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu yang paling populer di kalangan para sahabat adalah amir bin Jarrah. Ya, ya, ya. Itu sahabat Amir bin Jarrah itu paling populer dan dia sahabat utama sampai-sampai ketika Abu Bakar mau diangkat menjadi khalifah mengajukan calon itu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah namanya Amir bin Jarrah. Ternyata setelah saya teliti Amir bin Jarrah ini tidak punya anak. Yang menarik itu ada beberapa penghadis e, perawi hadis mungkin tabin dan lain sebagainya yang bergelar Abu Badah Abu Ubaidah maaf bukan Abu Padang Abu Ubaidah ternyata juga tidak punya anak <laughs> udah saya jangan punya nama anak Ubaidah aja. ya padahal kan kalau kita baca sejarah sahabat Abu Ubaidah ini sangat luar biasa gitu ya peran dalam sejarahnya sangat kuat Jadi saya termasuk e, suka dengan figur Abu Ubaidah dalam Sirhanabawiyah tapi karena dia nggak punya anak akhirnya pas saya punya anak laki-laki yang -laki, dikasih Ubaidah ya, dikasihnya Baro jadi hanya saya berpikir ketika itu kalau ada anak perempuan itu pakai tambar butoh anak laki kan ini di Indonesia tak salah ya udah kalau kita punya anak laki eh apa namanya Tidak pakai tak marbuto. Kan di kita mah bingung. Usama dianggap anak perempuan. Maisaro dianggap perempuan Maisaro apalagi ya. Rata-rata kalau di Indonesia kalau nama Maisaro itu pasti perempuan. Padahal sejarah Nabi Maisaro itu adalah laki-laki. Nah begitu ya. Itu cerita saya. Tapi intinya bahwa itu adalah kunyah. Dan memberi kunyah itu sunnah. Jadi bukan sekedar tradisi Arab. Nah ini saya ingatkan, oh kalau pakai abu-abu ini bukan Islam Nusantara. Enggak. Ya, ini bukan soal Arab dan bukan Arab, tetapi dia ada sunnah. Kebetulan Nabi kita adalah orang Arab. Nabi kita orang Arab tuh kita enggak usah iri hati. ya Udah aja, terima aja. Karena enak kalau nabinya orang Arab. Buah-buahan terbatas kan? Makanya yang disunnahkannya cuma korma coba kalau eh, apa namanya nabinya dari Palembang wah oh, keren susah kan nanti buah poporitnya durian sama dukuan duku Palembang kan? makanan yang lain poporitnya kali ya jadi mendingan orang Arabanya biar yang disunahkannya menjadi terbatas karena buah-buahnya nggak banyak di sana ya kan cuma dua aja yang disunahkan kurma dan zabib ya tuh kismis nah ini eh uh, usah irilah ya karena nabi itu orang Arab itu hak prerogatif Allah. Kan susah kalau mau diutus dari sekian suku kan nggak ada yang diutus kan satu orang untuk linasika kafatan untuk seluruh manusia. Oke, okay. sekali lagi membuat kunyah itu adalah sunah. Jadi Rangga, Fardin, siapa lagi nih? lupa lagi namanya. Dodi dan lain sebagainya. Ini yang kata kayak giring itu siapa? Hah? Grandy, oh. Grandy kayak mereknya itunya mobil Nah itu juga adalah boleh, walaupun Grandy namanya tapi ada abunya kan keren ya. Grandy Abu Grundy. <laughs> Bebas begitu ya. Nah berikutnya adalah nama, namanya Umar. Dalam hadir, karena kebetulan mayoritas orang Arab, Umar itu <tuh>. pasti nama Umar itu banyak. Ya kayak kalau di Bandung itu nama Asep kan banyak. juga. Asep, Asep itu satu meter satu mungkin ya. Hmm. Nah, Jadi kalau karena banyak Asep pasti ada Asep berikutnya. Asep apa? Ya macam-macam. Biasanya uh, yang seharusnya adalah Asep Bin siapa. Tapi kalau di kita biasanya langsung dikaitkan dengan profesi ya. Asep bengkel. Ya. Uh, Asep, cilok gitu ya <laughs> karena dia tukang jualan cilok gitu. Asep apa gitu nah, begitu. nah harusnya uh, dan itu juga adalah sunnah ya nanti kalau kita baca surat al-Azab etnam panggillah uh, orang itu dengan bapaknya eh, jadi walaupun makanya di tidak ada adopsi tidak ada Tapi mengasuh anak yatim ada, tapi berang mengadopsi tidak, mengurus anak yatim ada, mengurus anak miskin boleh, tetapi diangkat menjadi anaknya tidak boleh. Walaupun dia mengurus anak tersebut, tidak boleh dinisbahkan kepada dirinya, tetapi dinisbahkan kepada ayahnya. Ya. maka nama Umar tu banyak. Nah, untuk membedakan satu Umar dengan Umar yang lainnya, maka sebutkan nasabnya. Apa nasabnya? Nasabnya itu adalah bin al-Khattab. Jadi dia putra al-Khattab. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu laqob. Laqob itu gelar. Nah, kalau Umar bin al-Khattab, itu gelarnya al-Faruq. Ada satu lagi, biasanya nisbah. Al-Ansori, al-Badri, al-Madini, al-Makawi, dan seterusnya. Itu juga termasuk yang biasa ada di nama-nama romi sehingga rawi ini tidak tertukar dengan uh, rawi yang lain ya uh, kalau enggak ya kalau enggak lengkap tadi ada gelarnya ada kunyanya, ada nama ada nasab ada nisbah ada uh, lakop gitu ya nanti bisa jadi sinetron ya rawi yang tertukar uh berikutnya uh, beliau mengatakan Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul aku mendengar Rasulullah bersabda karena dia mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda maka disitu kategorinya apa pilih apa Takriri. Eh, lupa lagi nanti dilaporin sama bosnya ini lah, bosnya Al-kafi gimana nih al konsil al-Kafi banyak lupa. ini kalau dia diajarin, ya? Ayo. hadisnya kau, kau ini sabda. Saya katakan kalau dia sabda kekuatan hukumnya paling kuat, sehingga kalau kita mendengar Rasulullah, eh, maaf, mendengar para sahabat sami itu Rasulullah Sallam yakul, atau kalau Rasulullah Sallam Rasulullah telah bersabda, maka kita harus benar-benar cermati teks matan hadis itu karena bobot mengikutinya itu sangat kuat ya masuk kepada bobotnya kepada perintah Allah ati Allah rasul. Jadi harus memperhatikan sebagaimana kita memperhatikan Al-Qur'an. Apa sabda Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin fa、hijratu fa, dan seterusnya. Kalau kita cermati hadis tersebut, ya mudah-mudahan uh, sahabat I Dream di rumah masing-masing, ya. Sambil membuka Riyadu Salehi nomor satu atau Arba'in nomor satu. Kecuali uh, beberapa yang sedang benah-benah, ya. Mungkin Bu Emi mah lagi masak, ya. Ya, misalnya gini mah. Dengerin kita, loh, Bu Emi itu. Ah, misalnya, kan, ya, misalnya, Bu Emi aja sambil bekerja, kan. Kalian datang ke sini, tidur. Oh, ya dosanya berlipat-lipat. Tanya aja BMI kalau nggak percaya. Ah, Oke, okay. biarin BMI biar tetap masak ya, dan dengerin kita semuanya di iDream Radio. Uh, lupa lagi. Muslim Radio, apa namanya? Successful, Successful Muslim Family. Ah, begitu ya. Ini namanya uh, Successful Muslim Family, tapi Penyiarnya masih bujangan, heran saya. Tapi tidak apa-apa, mungkin akan bersegera ya. Kembali lagi ke hadis. Apa hadisnya tadi? Oh ya, itu hadis terbagi kepada dua. Pertama bicara tentang notori, ya. Kedua tentang metanol. Pertama bicara tentang teori, kedua bicara tentang model. Artinya contoh dari teori yang disebut. Teorinya pun juga terdiri di terdiri dua, uh, dua kalimat. Kalimat pertama, innamal amalu biniyat. Kalimat kedua, wa innamalikul limri'in mahanawah. Sepertinya Bang Rangga agak gatal ingin memutus pembicaraan saya. Untuk sementara kita jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan setelah Cedah iklan berikutin. Terima kasih. <gülüyor> Baik sahabat iDream semuanya. Itu tadi penyampaian materi <gülüyor> di segmen yang pertama. Oleh Ustadz Hilman Rashad. Masih pengantar dan belum dalam ya. Di bab pertama mengenai urgensi niat. Baik jangan kemana-mana dulu sahabat iDream semuanya. Pasti anda semua penasaran di kajian selanjutnya. Jangan ganti channel dulu tapi. 10.44 AM I Dream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan... Manis Majelis Iman dan Islam 14 ptae Dream Radio Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat Adrim Anda masih setia bersama kami Di Manis Majelis Iman dan Islam Sekali lagi bagi anda semua yang bergabung bersama kami dapat juga mendengarkan, mendengarkan siaran ini di www.dreamradio.id Atau download aplikasi iDream Radio di Play Store maka anda dapat menikmati siaran iDream Radio langsung dari gadget anda Dan sahabat iDream semuanya bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih seputar kajian-kajian yang ada di iDream Radio dapat juga follow di twitter kami At iDreamRadio1044 Facebook kami di iDream Radio 104.4 m dan juga Instagram at @idreamradio, channel YouTube kita iDream Radio. Juga sahabat iDream semuanya dapat bertanya nantinya di sesi pertanyaan menghubungi kami di 02178885300 atau 082297891044. Baik, di segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan uh, sesi kita bersama Ustadz Hilman Rosyad kepada Ustadz tafadhal untuk melanjutkan kajian ya, terima kita. Terima kasih, enggak. Randy, kamu punya Instagram enggak? Punya Instagram enggak? Oh. Uh, kalau punya, punya fotoin kita menunya <tuk> nih terus nanti upload. Tag saya. Saya juga punya ya. akun Instagram. Eh, Hilman Resad. Aktif sosial media nanti di follow back ya. Follow, At, back, ya, follow back dong. Eh, <tuk> <tuk> Hilman Resad. Nah. Antum dilihat dulu kalau dia mau dipalback ke mana nggak pernah posting. Ngapain gue palback loh kakak-kakak posting. Oke okay, kita lanjutkan hadis kita, yaitu saya katakan tadi hadis ini secara keseluruhan matanya ini memiliki dua unsur. Unsur pertama itu adalah teori, kedua adalah modelnya. Teorinya sendiri terdiri dari dua kalimat, ya. Satu, i̇nnama'l amalu bin niyat Dan yang kedua manawa. Kita coba bahas secara ringkas Dari sisi teori tadi Saya ketika menerjemahkan Beda jangan pernah tadi Yang baca di radio Saya terjemahkan sesungguhnya setiap ibadah Bergantung kepada niat Ustaz ngapain ditemain ibadah Kan di teksnya tidak ada kata ibadah Di teksnya itu amal Begini Amal itu se, Kita sebagai muslim akan memahaminya akan ada dua sisi ada maaf dua jenis pertama yadal ibadah kedua non ibadah non ibadah itu bisa perkara mubah atau perkara dosa atau perkara yang dibenci alias makruh nah yang ibadah itu kan kategorinya dia hal yang akan menambah pahala baik itu wajib ataupun sunnah karenanya maka e, haris ini hanya berlaku kepada amal ibadah saja. Tidak berlaku untuk non ibadah, apalagi maksiat. Maksud saya, sebaik baiknya niat untuk maksiat tetap dosa. Walaupun umumnya berbuat maksiat, niatnya pasti buruk. Tapi mungkin saja orang berniat baik dengan dosanya, tapi karena amalnya adalah dosa, pahala berpahala tidak. Pentingkan niatnya tidak penting. Mau niat sebaik apapun tidak. Contoh. Rampok korupsi. Tapi niatnya ingin bangun masjid, bikin madrasah, urusan anak yatim. Tidak. Makanya jangan terkecoh dengan teori Robin Hood. Nah, kelihatannya di kepalanya orang-orang pada nonton Robin Hood ini. Nah, jangan terkecoh. Dia perampok, tetapi dia bersedekah. Tidak boleh. Ya, Itu adalah haram, makanya Sebegitu baik niatnya tetap dia adalah do, dosa. Makanya yang bergantung kepada niat itu adalah ibadah. Kenapa ibadah itu bergantung kepada niat? Karena biarlah jadi ibadahnya sama, misalnya salat, salatnya sama, misalnya puasa, puasanya sama, misalnya hadir majelis Hadir sama di manis gitu ya, tapi niatnya macam-macam. Satu pengen nonton Hilman, satu pengen nonton tangga. <tuh> kan itu beda. Nah, harusnya kita yang namanya ibadah itu bergantung kepada niat. Pahala yang Allah berikan kepada kita bergantung kepada niat kita. Inilah penting kenapa setiap amal itu harus didasarkan kepada niat. Saya di hari-hari ini, di Muharram ini sering menyampaikan ceramah tentang hijrah maknawiyah Hijrah secara spiritual. Itu ada lima langkah. Yang pertama adalah minal jahli ilal ilmi, minal ilmi ilal niyah, bukan minal ilmi ilal amal, tetapi kepada niat dulu. ya Dari tidak tahu menjadi tahu, sudah tahu bukan menjadi amal, tetapi menjadi niat. Kenapa? Hadis ini, dalilnya, innamal amalu miniat, oleh karena itu jangan dilampaui wala jadi kita punya banyak pengetahuan. Oh, uh, kita tahu tentang saum sunnah Asura. Oh, you kita. Know? Wah, oh, kita saum. Oh, tapi niatnya karena bukan karena Allah. kenapa puasa? Ini kan tanggal 10. Oh, berdasarkan hadis sahih bla bla bla bla you kan? Know, uh, dia baca Quran 1 juz 1 hari. Wah, wow, keren. Dia dapat pengetahuannya, hadisnya jelas. Dia hanya selalu biar dibilangin qori, biar dibilangin keren biar dapat diskon <laughs> uh, di uh, kos di pondok uh, al kafi kan gitu ya nah, kan boleh aja niat itu muncul ada nah oleh karena itu maka menjadi penting niat itu karena niat itu menjadi dasar dari setiap ibadah tentu niat yang dimaksud adalah niat karena allah begitu ya salat puasa zikir baca Quran ya menutup aurat kalau untuk para umat dan akhwat itu sekali lagi harus kita niatkan karena Allah karena innamal amalu bin niat. Artinya dengan demikian beribadah itu belum tentu berpahala. Beribadah itu boleh jadi jadi berdosa. Nah, kalau amal maksiat bagaimana? Baik atau buruk niat untuk berbuat maksiat, maka tetap do dosa. Sehingga saya katakan tadi terjemahannya adalah İnnama'l amalamun niyat Sesungguhnya amal ibadah Itu bergantung kepada niyat Kalimat yang kedua Rasulullah mengatakan Wa innama'likullimri'in manawa Dan setiap orang Wa likullimri'in Dan setiap orang dari ibadahnya Akan dipahalai Sesuai dengan niatnya. Kok usah panjang banget Tadi kalimatnya pendek Ya disitu memang pendek Wa innama'li' Ah, kelihatan nggak jendri atau para pendengar sahabat iDream, nggak kelihatan orang di radio ya nggak kelihatan <Sessizekan> li ah, li itu lam ya eh, in apa tadi tuh eh, wa in nama li limrin bukan wa in nama ala kul limrin tapi li nah li dan ala ini bila dinisbahkan atau didovhkan atau dimajurkan kepada satu isim, maka maknanya berbeda. Dua-duanya sama-sama huruf. Perhatikan firman Allah. La yukallifullahu nafsan illa. Apa lanjutannya? Laha makasabat. Terus. Wa alayha maktasabat. Itu ada la, ada ala. Ada li, ada ala. Itu maknanya berbeda. Kalau li, itu maknanya yang baik-baik. Misalnya, ada tiga hal yang akan pahala ber, mengalir walaupun sudah wafat. Itu poin ketiganya waladun salihun yad'u lahu adalah di situ. Ya, beda dengan e, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiganya adalah doa celaka kepada orang tua. Kenapa doa celaka bukan doa-doa baik-baik? Karena di situ disebutkan da'watul walid Allah Doa orang tua, doa celaka orang tua kepada anak. Sama tadi. Lahamakasabat, wa Seseorang itu kalau berbuat baik, dia dapat pahalanya. Tetapi dia akan mendapat sanksi akan keburukannya. Kan? Di sini kasabat, di sini iktasabat itu itu juga. Tapi karena di sini pakai Lam, di sini pakai ala menjadi berbeda. Balik lagi ke hadis. وَإِنَّمَا لِكُلْ imrin, Maka sesungguhnya pahala dari ibadah setiap orang. Ah, begitu maknanya. Itu dari kalimat li doang, dari huruf li saja. Dan pahala bagi setiap orang yang beribadah akan diberikan sekadar atau sesuai dengan kadar niat yang dipancangkannya. Begitu ya. Oleh karena itu makanya niat dari sebuah ibadah itu ada range-nya ya bahasa kita sekarang biasanya pakai persentase ya maka persentase antara 0 sampai dengan 100 nah, bisa jadi 50%, bisa 70%, bisa 80% dan seterusnya ya jadi Allah Subhanahu wa taala akan kasih pahala dari setiap ibadah kita sesuai dengan kadar niatnya kalau niatnya 10% ya pahalanya 10%, kalau niatnya 100% maka 100% nah jadi dari teori ini akan kita temukan betapa pentingnya kita berniat untuk setiap ibadah satu yang kedua ini juga menunjukkan tentang dimungkinkannya multiple niat ya niat ganda kalau ganda kan ganda campurannya niat yang beragam dari sebuah amal ya, misalnya si Fauzan tuh Sholat di masjid Allahu Akbar Pasti dong, apalagi sholatnya subuh ya uh, Pasti husu dong Karena Allah uh, Pas ruku Allahu Akbar Lihat ke sebelah sarungnya Kayaknya itu sarungnya I, Punya ini uh, Bapaknya si Uhti yang sebelah sana Oh, ada situ niatnya tereng dia ingin karena ternyata Fauzan berharap Pengen jadi menantu si bapak itu, wah oh, kan itu namanya bergeser niatnya. Nah itu yang akan menguranginya, bisa dipahami. Oh, Fahri Alwi, Wah oh, Alwi, wah oh, tukang ceramah keren, ya. Nah, Lagi ceramah tiba-tiba datang si bapak Ukti yang lain, eh. Oh itu ceramahnya agak agak robah dikit niatnya ceramahnya sama aja kayak tadi cuma niatnya udah bergeser karena ada si bapak Uhti yang dia inginkan oleh Faru di nah, gitu bisa dipaham ya jadi di dalam uh, dalam realita dimungkinkan ada multiple niat makanya dalam bahasa Indonesia ada pepatah atau peribahasa ya sambil Menyelam, ha? tenggelam. <laughs> eh, sambil menyelam, minum air. Ayu. Dia menyelam untuk kebutuhan lain tapi kemudian dia terpenuhi kebutuhan minumnya, karena dia minum. Berarti kan ada dua niat. Tentang beragam niat ini, sebetulnya tidak menjadi masalah bila niat-niat yang lainnya itu mendukung niat utama karena Allah. Menjadi masalah kalau niat yang lainnya menegasikan niatnya karena Allah ya misalnya puasa nih anak kosan biasanya kalau udah bulan tua rajin puasa dapat pala nggak Dapat. walaupun saya tahu niatnya ada beragam ya apa niatnya duit kurang belum ada kiriman ya buka ATM masih kosong nah, makanya dia daripada begini mendingan gua puasa eh? Orang juga ngapain ke warung cuma nongkrong doang ya, cuman liatin makanan kagak makan ya. Makanya dia berpuasa dapat pala, insya Allah karena dia memanfaatkan kondisi tidak punya uang untuk e, beli makanan dengan berpuasa. Dapat pahala nggak? Dapat. Cuman niatnya beragam. Dari mana ukurannya? Nanti kalau duitnya datang. Nggak ada ceritanya puasa sunat. Duit duit punya kan, Atau yang penuh ngapain kita? puasa, nah itu berarti puasanya kemarin itu ada niat yang nah, lain, ya, atau mungkin ahwat atau mahat yang e, sudah jadi ibu desi, mohon maaf nih kalau ada nama ibu desi ya, maksudnya gede kasih sih kan, nah, agak enggak proporsional antara berat badan dan tinggi badan itu ya, nah, dia ingin diet daripada susah-susah diet, ah mendingan sambil ibadah, boleh nggak? Boleh masalah Karena berbuat dayut bukanlah dosa Dan dia tidak menegasikan niat Karena Allah Hanya akan mengurangi pahalanya Kalau sudah berat Dia, dia capek nggak puasa lagi Maka puasa-puasa yang kemarin itu Udah keukur niatnya bahwa dia Ada niat yang lain Kenapa berkurang? Nah, itu tadi Wainama likul dimriin Manawa Setiap ibadah itu dipahalai sesuai dengan kadar Niatnya Nah ini hati-hati ya. Sekali lagi boleh multiple niat, tapi harus saling mendukung. Misalnya kalian jadi mahasiswa nih, para pendengar sahabat A Dream nih di depan saya ini para mahasiswa. Alhamdulillah, mahasiswa yang uh, malas dan yang rajin. <laughs> ya namanya juga manusialah. Atau yang kadang malas kadang rajin gitu ya. Kita kita kuliah itu bisa multiple niat tentu pertama kita cinta ilmu yang kedua pingin uh, segera nanti kan kehidupan tuh nanti kita masuk ke usia produktif pingin bekerja sesuai dengan ilmunya dari PBB jadi apa nanti nah, pokoknya ada lah pekerjaannya yang ketiga ingin membahagiakan orang tua. tua biar orang tua bangga punya anak sarjana lulusan UI uh, UNI ya uh, Jadi sekali lagi itu dimungkinkan. Atau dimungkinkan untuk memperpanjang CV. Ah, biar ketika tukeran CV sama ahwat cepat. Kan oh, oh, lulusan UI kan? Weh, sekarang. Daripada jebolan UI ya. Deo ya gak laku, -laku juga. Ah, Jadi bisa saja multiple. Banyak niatnya. Dan itu tidak mengapa kalau satu dengan yang lain saling mendukung. Tetapi kalau menegasikan itu tidak boleh dan itu akhirnya kemudian akan mengurangi pahala kita sampai sekurang-kurangnya. Kalau sampai 10% masih oke. Okay. Kalau udah 0 kan kata orang Jawa Barat capek gawe teh sudah lelah kita bekerja tetapi tidak bernilai dan apalagi kalau minus lebih bahaya lagi. Kita ibadah tapi kategorinya adalah maksiat nauzubillah. Nah, ini yang harus kemudian kita perhatikan betapa pentingnya kita eh, apa namanya menancapkan niat kita di dalam kita beramal. Demikian untuk sementara sambil menunggu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Anda semua, para hadirin, para ganteng yang belum mandi atau juga <laughs> Uh, para pendengar sahabat iDream yang di rumah yang menyampaikan pertanyaan melalui telepon kepada Rangga, silahkan Rangga baik terima kasih Ustaz Hilman Rasyad yang telah menyampaikan uh, materinya mengenai niat di segmen yang kedua ini sahabat iDream semuanya kita akan lanjut ke sesi pertanyaan uh, sekali diingatkan bagi sahabat iDream dimanapun ada berada yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi nanti di 021 7888 5300 Atau di kosong 822 97 Kamu Juga... tuh nyebutin angka tuh harus konsisten Mau kosong mau nol oh, Kalau nol nol semua <laughs> Kalau kosong kosong semua Ulangin lagi 021 788 8, 8, 8 5300 0822 97 Begitu ah, Baik. Atau nol Atau nol ya yeah. <laughs> Ya artinya harus konsisten Kena lagi nih wow. Baik sahabat Edrim di pandang al Kafi juga nanti bisa bertanya Tapi uh, kita akan break dulu Tetap di 10.4.4 AM Edrim Radio Successful Muslim Family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam 24 pat patayi my dream radio successful muslim family Sahabat iDream dimanapun anda berada Dan juga sahabat iDream di Pondok Al-Kahfi Baik kita segmen yang ketiga ini Akan dibuka sesi tanya jawab Kita mulai dulu dari sahabat yang ada Di Pondok Al-Kahfi dipersilakan Ada yang ingin bertanya Baik ada silakan di... Sebutkan Nama ada juga pertanyaan Ini penyiar Ini memang nyanyan juga ya assalamu alaikum selamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminya jazakallah ker. Sad Hilman sudah memberikan yeah. materi dan inspirasi bagi hari ini. Uh, ini pertanyaan mungkin yang sudah ditanyakan juga di kami diskusikan di antara mahasiswa gitu. Ustaz. Yeah. Pertama tentang masalah niat. Sad, uh, sejauh apa sih saat kemudian kita diperbolehkan untuk meluruskan niat? Contoh misalnya ketika kita jadi imam salat misalnya. Kadang Di awal sholat tuh ada niatan, uh, wah suara saya dibagus-bagus ini jadi imam sholat gitu ya. Tapi ketika sujud terakhir, astaghfirullah ingat, wah tujuan saya di awal nggak salah, eh, tujuan saya di awal salah nih. Bagaimana kemudian di sujud terakhir itu memperbaiki niat? Apakah ketika beristighfar dan memperbaiki niat di sujud terakhir itu bisa kemudian menghapus niatan-niatan yang yang buruk tadi dan kemudian mengscale up sampai sekian persen gitu ya kedurusan niatnya? Ya yeah. sekian persen. Yeah intinya bahwa ini belum saya jelaskan tapi saya jelaskan sekarang bahwa yang disebut dengan niat adalah afalul kol dia kategorinya pekerjaan hati bukan pekerjaan fisik fisik itu mulai dari lisan dari gerakan dari bacaan itu termasuk fisik nah kalau niat ini adalah pekerjaan hati jadi intinya di hati ente aja ya perbaikannya dan Kata para ulama, eh, kalau kita senantiasa memperbaiki niat dalam hati, itu sudah cukup. Kan ada dalam Al-Quran surat teman-teman ya, Nafsillawama, apa di surat, surat Al-Qiyama, jiwa yang laum, laum itu mencaci, memaki, mengoreksi. Jadi jiwa itu harus bisa mengoreksi, ya. dan pembarun niat itu bisa dilakukan. Karena dia pekerjaan hati, tidak akan merusak rukun atau syarat dari ibadah yang sedang kita lakukan. Ya utama yang ada syarat rukun, yang ibadah, maksudnya kayak sholat. Ya, kayak tadi ibu istighfar. jangan. Oh, langsung istighfar dulu. nggak boleh, sholat aja lanjut ya. Sesuai dengan syarat dan rukun. Karena sekali lagi, niat pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. kita kira-kira. Apapun saya sebetulnya yang tadi si Fauzan itu waktu sholat terlihat sarung calon mertua ya Itu segera istighfar, tapi di dalam hatinya tidak boleh merusak syarat dan rukunnya salat. eh tadi sih kisah nyata atau... Fauzan Takut kisah nyata alam Alhamdulillah so. Baik, ada lagi sahabat iDream yang ingin bertanya? ya, baik, boleh, disebutkan pertanyaan nama dan juga pertanyaannya, uh, nama saya Najmi, eh, Ustaz. Nazmi ya ustad. Nazmi. Nazmi. Bukan Fitri ya. Ini <gülüyor> agak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uh, ya. Uh, tadi uh, kan disampaikan bahwa uh, ada ini ya, mungkin saya melihat dari sisi bahasanya gitu ya, li dan ala tadi. Ya. Ya? Jadi in nama alam niat, wa in nama likul likulim berikutnya. Jadi Kalau saya tadi tadi dia salah menangkap ya Li itu untuk hal-hal yang berkait dengan ibadah ibadah pahala baik uh, terus kemudian yang Allah itu apakah selain S ibadah atau bagaimana mungkin lebih ke dosa ya oh. lebih ke dosa lebih ke kekeliruan oh. lebih kepada niat jahat niat okay. maksiat itu Allah ya makanya bayangkan tadi kan contohnya saya sebut dia ada anak yang berdoa yang baik-baik untuk Ayahnya, tapi bisa jadi ada doa alwalid ala waladi doanya orang tua doa celaka orang tua terhadap anaknya. Jadi 180 derajat atau di ayat yang tadi laha makasabat wa alaiha kan itu kan diawali layu nafsan nabsan setiap jiwa tidak dibebani dengan kewajiban melebihi kemampuannya. Tapi udah begitu, kan harusnya mudah nih Islam. Tetap aja manusia terbagi kepada dua. Ada yang laha makasabat, ada juga yang alaiha maktasabat. Ada yang dapat pahala dari perbuatannya, ada yang berbuat dosa dari perbuatannya. Begitu. Okay. Ya khair ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat I dream. Diingatkan kembali di mana Anda berada bagi yang ingin bergabung bersama kami juga bisa bertanya di 021788 85300 atau 082297891044. Eh uh, Ustaz, kalau belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya nih Ustaz. Uh, Boleh. <laughs> Baik. Jadi kan kita mengetahui bahwa Sebenarnya kalau bicara tentang ibadah, tadi dibilang setiap amal ibadah ya keywordnya amal ibadah ya. itu bergantung pada niat, bukan Tuh. amal saja seperti itu. Ya. Nah, kita mengetahui bahwa amal ibadah itu bukan cuma sekedar salat saja, ibadah-ibadah ibadah yang vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga ibadah yang sifatnya mau amalah. Berarti saat uh, kalau kita melihat aktivitas kita sehari-hari kan banyak saat ya, kuliah, kemudian main bola, main futsal, apa segala macam hmm. gitu berarti semua itu sebenarnya bisa sangat berpotensi statnya, untuk ya. menjadi ibadah tapi kadang mungkin diantara kita agak-agak gak ngeh gitu stat, kalau okay. sebenarnya apapun uh, itu jadi ibadah jadi kedudukan niat okay. ini penting mungkin nah inilah menurut para ulama hebatnya niat niat itu bisa merubah perkara mubah menjadi ibadah, kalau dosa kakak bisa tadi kan tetapi yang mubah bisa menjadi ibadah, Kalian ini suka mandi nggak? Di Pondok kalau kafi ada kamar mandi? Nah mandi kan? Oh, Aku aja tinggal iya apa susahnya sih? Kok ragu, -ragu? Jadi saya jadi meragukan Jangan-jangan gernih jarang mandi Jadi mandi Mandi itu mubah Siapa aja juga boleh Tapi karena niat Dia bisa menjadi ibadah Apa niatnya? Biar bersih nah, Bersih itu kan daripada iman, atau hmm. huru iman kan berarti kan biar bersih biar orang tidak kena bau badannya ya nanti jangan sampai grendi naik angkot naik angkot 10 meter berikutnya angkotnya berhenti penumpang semuanya turun kenapa? bau katanya ini ada masih sewi tapi bau badannya gitu. nah ini eh, biar orang tidak terganggu dengan baunya itu juga bagus jadi jadi Yang tadinya mubah, dia menjadi ibadah. Sekarang tutsa, pasti cuma senang-senangan aja, hobi-hobi aja, rekreasi saja. Tapi mubah itu, tapi itu menjadi ibadah ketika yakin. Oh iya, al-mu'minul kawiyu khairun, min al-mu'minul taif, wa fikulin khair. Ya, setiap Muslim yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada Muslim yang sakit-sakitan. Saya ingin futsal biar saya sehat, biar saya bugar, biar saya kuat. Karena kalau saya kuat, sehat dan bugar itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Begitu. Ah cuman itu menjadi berantakan. Kalau habis futsal kemudian makan banyak-banyak ya, habis makan banyak-banyak tidur ya, tugas kuliah nggak dikerjain. Ah ini keterlaluan Begitu. Nah, ini Uh, merusak niatnya yang tadi sudah bagus niatnya begitu ya apapun belajar saya katakan tadi ya, atau kalau belajar sih secara umum baik-baik saja pasti ya tapi yang tadi ya mungkin mandi mungkin nyuci ya mungkin apa tadi futsal olahraga dan lain sebagainya kalau kemudian diniatkan ibadah ini dahsyat yang tadinya mubah yang nggak ada pahala apa-apa Insya Allah berbuah pahala begitu ya Terima kasih. Jadi keren, keren. banget pertanyaannya. <laughs> Baik begitu dasarnya ya dalam Islam ya sahabat iDream semuanya bahwa kita <tuh> jangan khawatir kalau melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin menurut kita tidak bernilai pahala, padahal sebenarnya ketika aktivitas itu tidak menimbulkan keburukan-keburukan uh, dan terlihat mungkin sepele gitu kan. Tapi kalau kita niat karena Allah, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita akan break dulu dan akan <tuh> sampai di segmen terakhir nanti masih dibuka setan jawab. Jangan ganti channel dulu tapi 10.4.4 AM I Dream Radio Successful Muslim Family 10.4.4 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Sahabat I Dream Kita sudah sampai di segmen yang terakhir Masih dibuka setiap tanya-jawab Baik Bagi sahabat I Dream di Pondok Al-Kafi Ada yang bertanya? baik sebutkan nama dan juga pertanyaannya. langsung saya catat nama saya Dodi. mungkin pertanyaannya agak serius biasanya karena setahu saya hadis ini adalah dalam Tobakot karena tadi nggak ada yang nanya sanad saya belum menemukan jawaban juga dari dulu mengenai Tobakot sahabatnya hanya diriwayatkan oleh Abi Habshin Umar bin Khattab raja tapi sedemikian populer dan selalu ditempatkan di bab yang awal-awal apalagi beliau memulai di awal kira-kira uh, uh, kenapa uh, walaupun hanya hadis ahad tetapi kekuatan hadis ini benar-benar hebatnya gitu. ya sebetulnya mayoritas hadis itu ahad mayoritas jadi uh, yang mutawatir itu minoritas nah, saya jelaskan kemarin bahwa yang disebut ahad itu adalah kurang dari 100% Kalau 100% itu mutawatir bahasa e, teorinya yufidul ilma, memberi makna ilmu 100% yakin ainul yakin benar, begitu ya. Tapi hadis itu zon, karena dia di bawah 100%. Jadi bukan el, tapi zon. Tapi di bawah 100% itu bukan berarti 0,2 persen ya. ya, tapi 99,8 persen. Jadi sudah sangat mendekati kepada apa namanya uh, kepada bertawatir. Makanya nanti terdiri dari tiga jenis. Yang pertama uh, garib, yang kedua aziz, yang ketiga masyur. Nah, masyur ini yang paling dekat dengan mutawatir. Nah, balik lagi ke hadis Umar bin Khattab ini. Apakah dia kategorinya apa? Ternyata kategorinya garib, paling jauh daripada. Mutawatir, dia garib. Saking garibnya, itu tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan ini. Berarti ini, kan berarti uh, very special, ya? sangat spesial disampaikan Rasulullah kepada Umar. Yang hebatnya lagi, saya di nomor juga nggak ngomong ke sembarang orang. Hanya kepada anaknya Ibnu Umar jadi gak ngomong ke sahabat yang lain tapi dia ngomongnya sama sahabat Umar apa yang ia dapat dari bagian Rasul Ibnu Umar meriwayatkan kepada muridnya saja itu pun juga satu orang saya lupa lagi ya, sampai derajat yang ketiga atau keempat baru disebarkan ke banyak orang di zaman tabi'in sehingga sangat banyak orang yang menerima hadis ini dari gurunya ini dan itu saking banyaknya nilainya tidak teringat sehingga Walaupun dia adalah gharib tapi rasa masyhur ah, bahasa sekarang ya. Dia itu gharib tapi rasanya rasa masyhur. Bukan rasa mutawatir karena mutawatir kan ini hadisnya jelas-jelas ahad, bukan hadis yang mutawatir. Karena dia rasanya ada rasa masyhur sehingga orang merasa ini sebagai hadis masyhur. Apalagi kalau kita mendalami isi matanya yang begitu kuat. Makanya Imam Bukhari ee, menulis hadis ini Uh, sebagai hadis pertama, sehingga di dalam jami uh, uh, jamie sahih yang punya imam Bukhari itu tidak pakai hamdalah tidak pakai bela bela, tidak ada prembelnya, tidak ada mukadimahnya, langsung hadis nomor pertama. Kenapa? Kata beliau, kata imam Bukhari saya sengaja tidak membuat mukadimah hamdalah dan lain sebagainya, tapi meletakkan hadis ini memberikan pesan tentang pentingnya nih nih. Antem kalau buka Buku bu, Kitab Jami Al-Bukhari Itu pertama tentang niat Itu langsung berikutnya adalah tentang e, Kitab ilmu Dan ketika membahas Kitab ilmu, nanti akan kita temukan Hadis pertama Awal-awal hadisnya itu tentang e, Apa namanya, tentang Permulaan wahyu ya Tapi sebelumnya, nah itu dia Nomor satunya, itu dalam Kitab Bukhari adalah hadis ini Untuk menunjukkan tentang betapa pentingnya niat sehingga niat dia menulis kitab ini apa itu kira-kira ya dan itu pesan kepada para pembaca kitab uh, jam yang sahih punya Imam Al Bukhari bahwa kita harus perhatikannya terima kasih wah, wah susah pertanyaannya <laughs> Ya, nanti pertanyaan terus diperhitungkan biar usaha dirmannya nyaman. <laughs> jawabnya nggak keringetan. Ditanya kan. sama dokter set. Iya, pergi saya orangnya sakit lagi <laughs> ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung dari program manis di hari ya. ini. Ustad bisa sampaikan kesimpulan kajian kita hari ini. Uh, sahabat i dream uh, successful muslim, muslim. family. Dimana apa menyimak acara ini, Apakah di 1044 AM atau di streaming. aplikasi eh uh, i dream atau di streaming the triple w3 Uh, hari ini alhamdulillah Allah berkenan memberikan kesempatan kita untuk mempelajari hadis nomor 1 di kitab Arba'in Nawawiyah atau juga di kitab Riyadhus Salihin Dan hadis ini bercerita tentang pentingnya niat, pada intinya bahwa apapun ibadah yang kita kita lakukan harus benar niatnya. Kalau maksiat mau baik mau jelek niatnya ya maksiat aja. Tetapi ibadah Belum, ditentuk, belum tentu mendapatkan pahala dari Allah kalau salah niat. Oleh karena itu betapa penting niat ini. Yang kedua, <tuh> hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang multiple niat. Tentang bahwa niat itu bisa beragam. Keberagaman niat ini akan bermanfaat bila niat-niat selain karena Allah itu mendukungnya. Tetapi membahayakan kita kalau niat-niat yang lainnya apa? Merusaknya. Nah, kita hati-hati atas niat-niat buruk kita dari setiap ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, sesuai dengan pertanyaan Fahruddin Abi tadi, bahwa yang disebut dengan niat ini sangat luar biasa, karena dia akan mengubah perkara-perkara mubah menjadi ibadah. Perkara-perkara kalau bahasa orang itu sepele, tapi akhirnya dia akan menjadi berpahala. Dan ini tentu hal yang sangat penting kita miliki. Mari kita semua senantiasa melakukan terjadi dunia karena niat adalah perbuatan hati maka hati kita harus senantiasa dibersihkan sedemikian rupa ingat firman Allah faalha maha fujurha watakwa lalu lanjutnya kod aflaham zakaah sungguh beruntung kalau kita senantiasa membersihkan hati kenapa pembersihan hati itu menjadi penting salah satu keuntungannya adalah Membuat niat-niat kita menjadi niat-niat baik untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, terus termasuk canda-candanya terhadap krendi dan kawan-kawan. Dan insya Allah kita akan ketemu di uh, Manis edisi Rabu yang akan datang. Jangan lupa follow Twitter saya di at atau di Instagram saya at hilmanrosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jazakallah khair buat Ustadz Hilman yang telah hadir bersama kami di 104 FM Dream Radio Successful Muslim Family. Semoga Ustadz Hilman senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap semangat untuk berdakwahnya. Dan juga para penghuni-penghuni setnya. Penghuni. <laughs> penghuni gua. Ah. Para sahabat Aidream di Padangkal Kafi, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas sahabat Aidream semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini terutama bab mengenai niat dapat bermanfaat tentunya bagi kita setelah kita paham, kita mampu untuk senantiasa meluruskan niat-niat kita dalam setiap aktivitas kita agar menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengarkan selalu kajian hadis di program Manis Majelis Iman dan Islam yang hadir setiap hari Rabu pagi seperti itu demikian saya Rangga Kusumo pamit dari ruang dengar anda sahabat Aidream mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selamat melanjutan aktivitas kebaikan sahabat Aidream semuanya subhanakallahumma Allahumma wa bihamdik ilaha ilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih anda sudah mendengarkan manis Majelis Iman dan Islam Dan kita ikuti acara selanjutnya